بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على mursalin والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد jamaah salat maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dicintai dan dimuliakan Allah Alhamdulillah pada malam hari ini dan sebagaimana rutinnya setelah pelaksanaan salat maghrib berjamaah kita pun akan melanjutkan dengan mengikuti kajian rutin kita yang pada malam hari ini kajian kita akan diisi oleh Ustaz Haji Ali Hasan Bahar LCMA Alhamdulillah beliau pun telah hadir di tengah-tengah kita untuk itu Marilah sama-sama kita akan awali dan kita buka majlis kita dengan sama-sama membaca surat al-fatihah kembali kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga majlis kita selalu diri Allah subhanahu wa ta'ala kita pun selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan juga keberkahan serta kemudahan dalam segala halnya. Dan juga kami membacakan pula beberapa permohonan dari jamaah sekalian, diususkan untuk Ibu Sri Indartini dan juga untuk Ustaz Miftahudin Mashkur yang sedang sakit. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-hadihi nihawaklu salihah, al-fatihah. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Rahmatullahi wabarakatuh. Mari ke Medin. Ia kan Abu Dua. Ia kan setah tidak sirat yang mustaqim. Sirat yang ladinya dalam taahirin. Waril magdul bi aahirin. Amin. Amin. Amin. Ya Robbalalamin. Hadirin bapa-bapa dan ibu-ibu. Sebelum kita sama-sama mendengarkan kajian kita pada malam hari ini. kembali kami informasikan untuk jamaah sekalian bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin memiliki buku sirah Nabi Muhammad SAW yang dikutip daripada atau yang diambil dari hadis-hadis Sahih yang ditulis kembali oleh Pak Quraish yaitu tentang sirah atau perjaan Nabi Muhammad yang pada ahad kemarin Pak Ustadz kita membawa bukunya Dan buku ini akan menjadi buku rujukan dalam kuliah dua pada ahad pertama dalam setiap bulannya. Untuk itu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin memiliki buku tersebut, bisa langsung nanti mendatangi kantor pelayanan Masjid Agung Sunda Kelapa setelah pengajian ini. Bukunya cukup tebal, ya untuk itu insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. karena materi yang dibawakan nanti oleh Ustadz melalui kutipan-kutipan dari buku-buku tersebut demikianlah untuk harga nanti bisa langsung ditanyakan ke panitia yang sudah standby di kantor Pernama Sidaung Sunda Kelapa baik pembawa-bawa dan ibu-ibu yang dirahmati Allah dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan kembali mendengarkan Kajian kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ali Hasan Bahar LCMA Kepada beliau dengan segar hormat kami, persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Masjid Agung Sunda Kelapa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru hijriyah 1.400 Tiga berapa bu? <tiga berapa? Yakin? <tiga> berarti kita lebih dekat dengan 1435 Hijriah Mudah-mudahan Tahun Hijriah yang baru ini Membawa keberkahan Membawa kebaikan Untuk kita Keluarga kita Masyarakat, bangsa dan negara kita Terutama juga Untuk saudara-saudara kita Umat Islam dimanapun Terlebih Untuk saudara kita umat Islam Di negara-negara yang sedang terjadi konflik Kita memohon kepada Allah Mudah-mudahan Tahun baru Hijriah ini Akan ada suasana yang baru Dan keadaan yang baru Lebih baik untuk mereka semua Dan untuk kita semua Pada malam hari ini Kita akan membaca Beberapa ayat Yang berkaitan Dengan sahabat kaum muhajirin dan anshar dari surat al-hasyr surat al-hasyr ayat 8 surat al-hasyr ayat ayat 8 Sebelum kita membaca ayat-ayat tersebut Saya ingin bertanya kepada ibu dan bapak Semua yang hadir Kira-kira Kira-kira Orang yang paling dicintai oleh Allah itu Orang yang seperti apa? Orang yang paling dicintai oleh Allah itu orang yang seperti apa? Hah? Ada orang bertakwa tapi pelit. Nah, orang yang paling dicintai Allah seperti apa? Hah? Baik, sebelum kita baca ayat. surat al hasyr ini saya ingin mendahului dengan kenapa saya harus buka ayat-ayat ini pertama karena kita masih dalam nuansa tahun baru hijriah dan perjalanan hijrah itu bukan sembarangan perjalanan sehingga tidak boleh sama sekali umat Islam lupa dengan perjalanan hijrah, tidak boleh. Kemudian yang kedua, saya pernah mendapatkan informasi yang membuat sedikit bulu, bulu apa ya? Ya, bulu romanya itu bangun karena ada seorang ibu mengatakan Ustadz, saya punya menantu mu'alaf. Agamanya awalnya Kristen Kemudian sekarang sudah menjadi menantu saya Dia masuk Islam Sekarang dia hamil beberapa bulan Tapi semenjak dia hamil dia mengatakan Dia belum menemukan tokoh Sosok Yang bisa mengalahkan Yesus Kristus Ibu itu shock Karena Menantu yang dalam keadaan hamil ini Menyatakan seperti itu Saya katakan Ibu tidak usah shock Atau kalau shock jangan terlalu lama Boleh shock tapi jangan terlalu Jangan terlalu lama Kita selesaikan ini Dengan cara-cara yang baik Dengan cara-cara yang menyentuh Kenapa menantu ibu Bisa mengatakan dia belum menemukan Sosok yang lebih indah Dari Yesus Kristus Kenapa? Kenapa? dia gak pernah baca tentang Nabi Muhammad menunggu informasi dari televisi televisi banyak berita tentang Islam, tentang Nabi Muhammad yang kurang yang kurang bagus tapi berita tentang mereka selalu selalu bagus dan saya tanya ibu, di rumah punya nggak buku tentang Nabi Muhammad bukan ibu ini, bukan Ibu yang saya ceritakan tadi Saya tanya Ibu punya tidak Buku tentang Nabi Muhammad Gak punya Pantes Pantes Banyak orang tidak mengenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena gak pernah memiliki buku Yang bisa dijadikan pegangan Apalagi buku yang cukup detail Yang akan menjelaskan Dan menjawab banyak pertanyaan Karena akan ada pertanyaan, ibu bapak Nabi di neraka apa di surga? Di neraka atau di surga? Ada orang yang yang suka aneh-aneh pendapatnya, ibu bapak Nabi di neraka. Nah ini pernyataan seperti ini. Lalu bagaimana ibu Nabi, bagaimana ayah Nabi, bagaimana kakek Nabi dan seterusnya. Lalu kenapa Nabi Muhammad dipilih? Mohon maaf. oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai utusan Allah kenapa dipilih dari Mekah kenapa tempatnya Mekah kenapa datangnya Nabi Muhammad itu 1400 tahun lebih yang lalu bukan sekarang pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan perlu dijawab lalu kenapa Nabi Muhammad istrinya kalau oh, ini sensitif ya kenapa Nabi Muhammad istrinya lebih dari satu kenapa nih harus ada jawaban dan kalau tidak bisa menjawab ada buku yang dijadikan pegangan kalau tidak punya buku tidak punya jawaban harus punya guru yang di, guru tersebut akan menjelaskan sehingga mohon maaf kita itu tidak boleh hanya kenal dengan Nabi Muhammad tapi harus cinta harus bagaimana saya bisa cinta kalau saya nggak kenal bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab arda. Sayyidina Umar itu pernah mengatakan wahai Rasulullah Aku mencintaimu, tetapi aku lebih mencintai diriku dan anakku. Rasulullah bilang, "Belum, wahai Umar." Sayyidina Umar mengatakan, "Aku mencintaimu, wahai Rasulullah, melebihi cintaku daripada mencintai anak-anakku." "Belum. Aku mencintaimu, wahai Rasulullah, melebihi cintaku terhadap anakku, keluargaku dan terhadap diriku sendiri." Rasulullah mengatakan al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar, benar-benar Anda telah beriman. Karena orang yang beriman itu harus cinta kepada Rasulullah. Dan saya hari-hari ini dalam nuansa hijrah ketika banyak orang mempromosikan dirinya dengan foto. Saya mempromosikan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saya nggak mau umat Nabi Muhammad ini lupa Nanti kalau dia dipilih dia lupa dengan Nabi Muhammad. Akhirnya yang dikorbankan siapa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita berusaha dan sebentar lagi ini di bulan Muharram Sebentar lagi nanti akan ada bulan Rabiu'l Awal. Harus umat Islam ini harus kembali mengenal nabinya. Karena siapapun yang mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bohong kalau dia tidak tertarik dengan Nabi Muhammad. Itu banyak ayat Alquran yang menjelaskan mereka bukan menentang kamu wahai Muhammad. Mereka percaya kepada kamu, cuman ada penyakit di hati mereka. Sedih sekali kalau seorang muslimah ataupun muslim akhirnya dia tidak mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Terombang ambing. Ustad, kok Siti Aisyah lebih muda ya? Tuh gimana tuh Ustad? Hah? Jawabannya dari mana? Dari mana kita mau tahu? Kalau kita tidak memiliki? Makanya buku, bukunya mana Ustaz umar oh, Itu buku Pak Kuraiz, Pak Kuraiz Shihab, Profesor Kuraiz Shihab, beliau sebagai ketua Dewan Pakar ya, dari Masjid Sunda Kelapa, buku beliau itu, mana bukunya? Ustaz Faruk lupa, saya menganjurkan, Dan saya promosikan kenapa? Saya dapat pertanyaan tentang Nabi Muhammad banyak sekali. Di dalam buku tersebut jawabannya sangat memuaskan. Secara ilmu pengetahuan, secara akal dan logika, secara referensi yang cukup. Sehingga umat Nabi Muhammad mohon maaf. Jangan kebingungan punya Nabi bingung. Ada pertanyaan kenapa Nabi Muhammad itu menikah dengan Siti Aisyah? Umurnya Siti Aisyah berapa? Kau nikah dengan Siti Aisyah? Kau nikah dengan ini? Bagaimana menjawabnya? Kemudian, saudara-saudara, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manusia, manu, manusia. Nabi Muhammad tidur nggak? Tidur. Makan tidak? Ke pasar tidak? Nabi Muhammad bukan malaikat. Orang kafir Mekah mengharapkan Nabi Muhammad malaikat. Kalau tidak turun langsung dari langit Malaikat kami nggak percaya Nabi Muhammad ke pasar Ketika Nabi Muhammad ke pasar mereka bertanya Mali hadar rasul Ya ta'ama wa yam aswa Ini Rasul seperti apa Masak makan Masak ke pasar Mereka mengharap yang namanya Rasul itu Kayak malaikat Jalannya terbang Di awang-awang Mau dipegang nggak bisa Seperti Harry Potter, ke belakang, ke depan, terbang sana, tidak. Agama Islam, agama realistis, nabinya manusia yang dikenal garis keturunannya dan langkah, jeripaya, dan prestasinya di atas muka bumi terlihat. Ayat yang kita akan baca dari surat al hasyr Dari surat Al-Hashar Ya Nah ini bukunya nih Ibu pernah ke restoran Bintang 5 enggak? Bapak pernah? Nasinya seberapa nasinya? Ini uh, Maaf saya Ini menunjukkan Buku ini sudah semestinya sekarang umat Islam memiliki buku seperti ini untuk mengenal lebih dekat siapa nabinya, siapa sahabat para nabinya, bagaimana perjuangan hijrah mereka, perjuangan kaum ansor dan dan seterusnya yang akan kita baca ayat-ayat ini dari surat al-hasyr. Ayat yang ke-8. Jadi ada harta rampasan perang. Masalah perang juga banyak orang bertanya. Nabi Muhammad kok perang terus? Akhirnya yang dapat Nobel Perdamaian siapa? Nabi Muhammad kok perang terus? Di sini dijawab. Dalam buku ini dijelaskan Nabi Muhammad itu nggak pernah Diam-diam terus langsung menyerang nggak pernah Apalagi alasan bohong Katanya punya senjata masal padahal nggak punya Itu siapa itu? Ngakunya ada senjata masal kita mau Senjata pemusnah massal akan Nabi Muhammad tidak Ditelusuri satu persatu Perang ini sebabnya kenapa? Jalan perangnya bagaimana? Kemudian Kemudian Korban-korban perang diperlakukan seperti apa? Kalau zaman sekarang, mohon maaf, zaman yang sudah ada PBB, sudah ada amnesti internasional, sudah ada akasasi manusia, sudah ada banyak sekali lembaga kemanusiaan. Bagaimana kabar korban perang? Nabi Muhammad, korban perang itu mendapatkan kemanusiaan. kalau wanita kalau wanita itu ditawarkan ada yang mau nikahi tidak? maaf bukan dilakukan perbuatan asusilah tanya korban perang negara-negara maju wanitanya bagaimana? bagaimana kabarnya? jadi Nabi Muhammad itu Nabi yang realistis beliau itu wujudnya ada beliau lahir dari ibu dan bapak kemudian beliau dibesarkan kemudian beliau diutus menjadi nabi, kemudian beliau membangun ada sahabat-sahabat beliau yang disebut dengan kaum muhajirin ayat-ayat yang akan kita baca ini dari surat al hasyr ini pertama berkaitan dengan harta rampasan perang jadi kalau sudah perang, dan perang itu sangat manusiawi di dalam Islam kalau ada orang yang ikut perang lalu lari ke gereja, lari kemana, lari ke gereja menyelamatkan diri, gak boleh dihancurkan gerejanya siapa yang menyelamatkan diri ke dalam rumah peribadatan, dia selamat pendeta tidak boleh dibunuh kecuali kalau membawa senjata, dan senjatanya sudah diarahkan untuk membunuh wanita tidak boleh dibunuh Nabi Muhammad pernah marah dalam salah satu perang Di buku ini cukup sekali detail. Pernah Nabi Muhammad lewat selesai perang Nabi tanya, ada karena ada jenazah seorang wanita? Nabi tanya, mahadi hilikotok litu kotal, siapa yang bunuh ini bukan untuk diperangi? Anak kecil tidak boleh dijadikan sasaran, tidak boleh dibunuh. Dan sayang sekali umat Islam nggak membaca sehingga mati seperti tikus mati di di lumbung. Di lumbung padi. Di lumbung padi dia mati. Umat Islam ini kaya sekali dengan argumen-argumen dan bukti-bukti yang ilmiah. Nah kalau terjadi perang, harta rampasan perang itu dibagi. Namanya al-fai atau ganimah. Dibagi untuk siaparil fuqorail muhajirin. Untuk orang-orang fakir dari kaum. Orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Kalau zaman sekarang kita hijrah. itu cukup bawa ATM kita nggak jatuh miskin kalau zaman dahulu bawa panci malam-malam ketahuan bawa apa adanya bisa dikatakan kaum muhajirin yang sampai ke Mekah ke Madinah rata-rata mereka udah nggak punya apa-apa lagi hanya punya apa paling kalau dia bawa ontak dan Kalau dibaca, ya Allah Sayang umat Islam itu nggak baca Kalau dibaca Sahabat Nabi yang hijrah itu Ada yang pakai onta untuk 5 orang Gantian naiknya Gantian Pernah nyobain panasnya padang pasir ya? Gantian Satu onta untuk 5 orang Yang satu naik Sampai sekian kilometer dari pagi sampai siang nanti Gantian Jalan kemudian belum dikejar-kejar, kemudian belum masak untuk makan dan seterusnya. Dan ini menjadi bukti ajaran Nabi Muhammad itu bukan utopia, bukan dalam tatanan ilusi, hayal, bukan nyata. Memang terjadi perjuangan kaum muhajirin. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih khusus. Pernah dengar cerita bagaimana hijrahnya Ummu Salamah? Bapak pernah dengar enggak? Ummu Salamah Yang akhirnya menjadi istri Nabi nantinya Hijrahnya bagaimana? Masih punya anak bayi Mau hijrah dengan suaminya Dan Ummu Salamah Terkenal Terkenal Sebagai wanita istri Yang cinta sekali Dengan suaminya sampai tersohor di Mekah Kalau disebut Ummu Salamah Pasti disebut Abu Salamah Itu terkenal Wanita yang sangat cinta dengan dengan suaminya. Hijrah dengan suaminya punya bayi Salama. Sampai di perbatasan dicegat. Suaminya bisa melarikan diri menuju ke Madinah. Ummu Salama ditahan. Bayinya diambil oleh keluarga suaminya. Diambil oleh keluarga? Ummu Salama ditahan di rumah keluarganya. pisah dengan suami pisah dengan ya Allah berapa lama pisahnya? setahun setiap sore Ummu salamah datang ke tempat beliau berpisah dengan anak dan suaminya untuk merenung dan mengenang kita punya kisah-kisah yang tapi sayang kisah yang ditampilkan di televisi itu kuntilanak mandi sendiri Ia malam Jumat Kliwon lah Inilah itulah Yang tidak mencerdaskan Tidak membangun semangat perjuangan Kau muhajirin Jadi harta rampasan perang Dari perang Bani Nadir ini Maka akan dibagikan untuk fukorok muhajirin Siapakah mereka fukorok muhajirin tersebut? Mereka yang dikeluarkan dari rumah mereka Dan harta mereka Mereka dikeluarkan dari rumah mereka dan harta mereka. Kenapa mereka dikeluarkan dan meninggalkan rumah dan harta mereka? Untuk apa mereka? Untuk apa? Untuk bukan mengadu nasib. Ya betulna fadlan Mencari bukan sesuap nasi. Mencari apa? Yang dicari beda. Kalau ada sebagian ulama mengatakan, kalau orang tergila-gila dengan rezeki, padahal sudah dijamin sama Allah. Kata Ibnul Attahillah Iskandari, seorang ulama ahli makrifat, ahli tasawuf, beliau mengatakan, aneh sekali manusia ngurus, mengurus yang sudah dijamin. lalai terhadap yang belum dijamin rezeki sudah dijamin loh kok sibuk surga neraka husnul khotimah sulukatimah rezeki sudah dijamin cuman nanti masalahnya namanya keimanan namanya apa keimanan ada yang percaya ada yang tidak ada yang percayanya malam jumat Percayanya di Mekah. Percayanya di Majelis Talim. Keluar dari Mekah, keluar dari Majelis Talim, keluar dari Malam Jumat. Percayanya. Imannya kan naik. Mereka, kaum muhajirin yang dikeluarkan dari rumah mereka, dari harta mereka, mencari karunia dari Allah. Waridwana, keridoan. Kita kan maunya puas untuk diri kita. Tapi untuk menyenangkan Allah pernah tidak? Allah itu paling ridho. Inallaha yardolakum salasan. Allah itu ridho dengan kamu kalau kamu melakukan beberapa hal. Yang pertama, anta'buduhu wala tushriku bihi syai'ah. Tauhid. menyembah Allah tidak menduakan Allah dengan segala sesuatu wa anta atasimu bihablillah berpegang teguh dengan tangan Allah kamu tidak bercerai-berai itu yang kedua yang ketiga wa antu nasihuh man yuallawna alaikum menasihati siapa yang menjadi penanggung jawab kamu maksudnya pemimpin jangan pemimpin dipuji terus nggak pernah dinasihati zaman Rasulullah Wasallam, Nabi Muhammad itu mendapatkan banyak masukan Sayyidina Umar itu mendapat banyak teguran banyak masukan bahkan ada seorang nenek seorang seorang nenek yang pernah menyetop perjalanan nabi perjalanan Sayyidina Umar bin Khattab. Nenek tersebut Khaulah binti Thalabah yang menjadi sebab turunnya surat Al-Mujadilah. Sayyidina Umar dengarin terus. Dan Allah membenci tidak akan memberikan keridaannya kepada kamu kalau kamu melakukan kasratus sual wa ida'atul mal wal kil wal banyak bertanya untuk menghindar dari kewajiban seperti bangsa bani israil bertanya boleh tapi yang tidak boleh itu bertanya untuk menghindar bangsa bani israil kan diperintahkan untuk menyembelih sapi supaya kewajibannya itu gugur cari pertanyaan yang sulit dijawab sapinya warna apa barangkali nggak bisa dijawab kan nggak jadi Sudah tanya warnanya Sapinya itu yang masih gadis atau sudah? Sapinya itu yang Sudah ini atau belum? Sapinya yang pernah membajak sawah Atau belum? Pertanyaan yang kemudian sapi itu Buntutnya nempel sama tanah Menyapu tanah atau tidak? Itu namanya kas ratus soal Pertanyaan Banyak tujuannya bukan untuk ilmu Untuk Allah tidak ridho banyak soal banyak pertanyaan seperti itu, kemudian membuang-buang harta. Bapak mau lihat saudaranya setan tidak? Mungkin kalau lihat setan susah lihat saudara saja. Saudaranya kan mesti mirip-mirip tuh, entah mirip wajahnya, suaranya. Orang yang membuang-buang innal mubazirina kanu ikhwanashayati. Orang yang mubazir yang menghambur-hambur saudaranya setan. Jadi kalau punya suami sering menghambur-hambur harta, berarti dia bersuami dengan dia berbesan dengan <gul> saudara setan. Istri yang menghambur-hambur harta itu <gul> setan. Banyak bertanya, membuang-buang harta, kil wal mana-mana katanya begini, katanya begitu. Oh, ada gubernur yang sepatunya harganya sekian, tasnya sekian. Kalau jalan berarti yang jalan sekian miliar. Jaksa bukan, pengacara bukan, hakim bukan ngurusin apa? Katanya begini, katanya begitu. Kita dibawa oleh alam yang melupakan tanggung jawab kita. Allah tidak ridho Kau muhajirin dan ansor, Kau muhajirin maaf Kau muhajirin meninggalkan semua Harta mereka Rumah mereka Sampai mereka tidak punya apa-apa Apa yang mereka harapkan Karunia dan keridoan Keridoan Allah Mereka keluar itu untuk menjadi bagian Menolong Membantu agama Allah Dan agama Rasulullah, Allah nggak perlu bantuan, ya Allah bisa menciptakan semuanya beriman. Tapi yang dimaksud di sini bukan menolong Allah, Allah nggak perlu pertolongan, menolong perjuangan. Kalau Allah tidak memerlukan, Allah mau menciptakan semua kafir bisa, semuanya muslim, mu'min bisa, semuanya masuk neraka bisa. Tetapi dengan usaha manusia Sayangnya Allah itu, Anda berusaha, Semuanya modal dari Allah, Tapi Anda mendapatkan ganjaran dari Allah, Modalnya semua dari, Bisa bergerak dari Allah, Bisa berfikir dari Allah, Bisa melangkah dari Allah, Semua modal dari, Kita cuma ngapain tuh? Cuman Diganjar, Tapi manusia, Sering lupa, Dan ada yang mengatakan sebagaimana dalam beberapa riwayat dikatakan ada orang sudah beribadah 500 tahun minta masuk surga. Ya Allah, kan saya sudah sholat, sudah puasa, 500 tahun saya sudah berbuat baik. Masuk neraka. Kenapa ya Allah saya sudah? Karena kamu menganggap itu semua dari kamu. Kenapa kita dalam sholat itu selalu baca alamin Bagaimanapun keadaan dan posisi Keimanan kita tetap pujian Untuk Allah bukan pujian untuk diri kita Karena kita tidak punya apa-apa Kita ini Kalau menurut Profesor Ratib Nabul si seorang Ulama besar dari Republik Arab Syria Beliau mengatakan bahwa Nyawa manusia itu seperti cetekan lampu Kalau Allah mematikan gampang nggak? Stek. Ada di Saudi Arabia ada seorang ibu Takut anaknya naik pesawat jangan jangan naik pesawat kemudian mau ada liburan semuanya mau naik pesawat kawan kawannya satu sekolah ibunya bilang jangan mama paling takut kalau kamu naik pesawat nanti kalau pesawatnya jatuh gimana mama kehilangan anak mama anaknya tidak ikut ngambek di dalam kamar kawan-kawannya sudah berangkat pagi hari kemudian ibunya begitu melihat berita jam 10 pagi ada berita pesawat jatuh korbannya anak-anak sekolah yang sedang berlibur Wah oh, ibunya senang, alhamdulillah mau bangunin anaknya, anaknya meninggal juga. Aja, bisa di tempat tidur, bisa di jalan, bisa kecelakaan, bisa tanpa kecelakaan dan seterusnya dan seterusnya. Menolong Allah dan Rasulnya maksudnya agama Allah, perjuangan agama Allah dan agama Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulaika humul. Ulaika humus sadikun. Jujur, benar. benar. Kalau kita saya mengaku muslim, apakah benar pengakuan saya? Ini kaum muhajirin diakui mereka jujur. Ulaika humu Mereka adalah orang-orang yang benar karena terbukti ngaku beriman disuruh hijrah langsung Ada hadis yang sangat populer. Innamal amalu wa niyat. Wa innamalikul limri'in manawa. Segala amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya, karena Allah dan karena Rasulnya, maka sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu, dunia ysibuha awi yang fa Siapa yang hijrahnya tujuannya itu untuk mendapatkan dunia Oh di Madinah banyak orang kaya di Madinah banyak orang-orang muslim yang kaya baik-baik nanti saya dapat banyak tanah di sana Oh di Madinah ada gadis-gadis yang cantik Oh di Madinah sudah terdengar berita ada sahabat yang mendapatkan istri ketika hijrah ke Madinah Dan memang ada sebagian ulama ahli hadis yang menjelaskan hadis tersebut. Ada seorang yang pergi hijrah. Tujuannya bukan karena Allah. Tapi karena kekasihnya ikut hijrah. Kekasihnya namanya Ummu Qais. Akhirnya sahabat itu dijuluki Muhajir Ummu Qais. Yang hijrah untuk Ummu Qais. Ummu Qais itu cantik. pacarnya ini masih di Mekah begitu dengar Ummu Kais hijrah dia ikut tuh niatnya untuk mendapatkan wanita kalau kaum muhajirin yang ikhlas mereka semuanya meninggalkan harta, kekayaan, rumah untuk mendapatkan karunia dan keridoan Allah mereka itulah kemudian kelompok yang kedua itu tadi muhajirin Sahabat NabiNya ada tingkatannya, ada kelasnya. Yang paling tinggi itu adalah kaum muhajirin yang pertama masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Utsman, kemudian Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Mus'ab bin Umar tuh kan. Nama-nama ini asing. Eh saya lihat hari Minggu kemarin saya sebut itu. Saya, saya lihat ada seorang anak, ya usia masih SD mungkin, pakai kaos bola warna merah. Itu kaos Dari tim mana itu? Tulisannya satu. As-Siddiq Abu Bakar, khalifah. Main bola pakai kaos Abu Bakar. Masa Sayyidina Abu Bakar mau disamain dengan Ronaldo siapa? Ronaldo, Ronaldino lah segala macam. Eh salah Anda. Sayyidina Abu Bakar itu agung dan mulia, enggak bisa Anda bawa-bawa ke rumput. di bawah, bawah ke lapangan, pakai boju, nanti kalau, yang pakai kaos nomor satu, my khalifah Abu Bakar as-Siddiq, mendangnya salah, bunuh diri, yang jelek siapa? Wah, Abu Bakar ngaco. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian, ada Ammar bin Yasir, yang, ibunya, ibunya, wanita mati syahid pertama di dalam sejarah Islam namanya Sumayyah dipukuli Amar bin Yasir diikat ayahnya diikat ibunya dipukuli disuruh keluar dari Islam oleh majikannya karena waktu itu masih budak ibunya tidak mau mengeluarkan kalimat kufur sedikit pun mohon maaf sampai Diambilkan besi oleh yang menyiksa, ditusuk mohon maaf ke bagian kemaluannya. Di hadapan Ammar bin Yasir. Ada riwayat yang mengatakan Nabi lewat, tidak mampu berbuat apa-apa. Karena waktu itu tidak punya kekuatan. Ustadz, kenapa Nabi tidak diberikan kekuatan oleh Allah langsung tangannya seperti Doraemon? Keluar peluru. nanti orang masuk Islam karena takut dengan kekuatan fisik Nabi itu loh kenapa Nabi tidak langsung dapat ababil, burung Ababil turun Rrrr. bisa tetapi kalau itu yang terjadi maka orang masuk Islam daripada burung Ababil datang bukan pakai dan tidak pakai sehingga dalam peristiwa-peristiwa seperti syahidnya ibu dari Ammar bin Yasir yang bernama Siti Sumayyah bukan yang TKW, bukan ya dulu ada Sumi iya. Siti Sumayyah meninggal dunia di hadapan putranya dan Rasulullah ketika lewat mengatakan sabarlah keluarga Yasir tempat kamu sudah dijanjikan di surga ayahnya juga diperlakukan seperti itu wafat dibunuh di hadapan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir gak kuat. Ammar bin Yasir. Akhirnya disuruh kafir mengucapkan kalimat kafir. Habis mengucapkan itu dilepas, lari kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, Ammar salah. Ammar mengucapkan kalimat kafir. Nabi gak langsung mengatakan... Orang sekarang kan gampang tuh Oh munafik kamu pengkhianat. Nabi tanya Hati kamu bagaimana? Wa kalbuhu mutmainnum bil iman Saya mengeluarkan kalimat itu terpaksa Nanti ada hukum Namanya orang yang terpaksa Itu ada hukumnya? Sendiri Ada dispensasi Sama seperti, mohon maaf, daging babi kan haram. Tapi kalau misalnya terjebak di hutan. gua ada makanan semuanya, semua makanan beracun. Eh ada babi lewat. Dalam keadaan terpaksa, boleh hanya untuk menyambung hidup, bukan bikin sate. Nyambung hidup. Beda kan nyambung hidup sama mau kenyang-kenyang? Azan azan Sudah azan. Ya. Ini kita lanjutkan selesai azan. Sudah selesai. Allahu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 رسول الله حيا على الصلاة I'm سادات القائمه الى سيدنا محمد المصيله الفضيله والشرفه الدرجه العاليه الرفيعه وباط المقام المحمود الذي وعد انك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم setelah kaum muhajirin lalu disebut yang berkaitan dengan kaum ansar kaum muhajirin memang kelompok dari sahabat Nabi yang terhitung paling tinggi karena mereka beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sulit dalam kondisi penuh dengan tantangan setelah dijelaskan tentang kaum muhajirin maka ayat yang ke sembilan waladhi natabawa yang wal kablihim dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman. Maksudnya kaum Anshar. Min qablihim yuhibbunama man hajara ilaihim wa la yajidu na fi sudurihim haajatan mimma uutu wa yu'thiru 'ala anfusihim walau kana bihim Kaum Anshar mereka yang menempati kota Madinah dengan keimanan dan mereka mencintai kaum pendatang kaum muhajirin yohibu manhaja aihim fi sudurihim hajatan mimma utu. dan kaum ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka kaum muhajirin Jadi kaum Ansor menyambut kedatangan mereka, menerima mereka, kead, keberadaan mereka di tengah-tengah kaum Ansor itu diterima sampai hati kaum Ansor tidak ada sedikitpun menginginkan. Padahal wayuk siruna ala anfusihim dan kaum Ansor tersebut mereka mengutamakan kaum muhajirin. Kaum Ansor ini penduduk Madinah, mereka sering mengutamakan kaum muhajirin. Terhadap diri mereka sendiri walaupun mereka kaum ansor membutuhkan dan memerlukan. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang kehebatan hal seperti ini. Jadi Rasulullah membangun satu masyarakat, satu komunitas yang dibangun oleh rasa cinta dengan sesama. Sampai cintanya tersebut terbukti dengan mendahulukan saudaranya padahal dia sendiri sangat membutuhkan. Itu namanya ishar. Wayıq siruna ala anfusihim. Ada namanya karom. Karom itu artinya dermawan. Ada namanya ishar. Ishar itu paling tinggi. Mengeluarkan. Padahal dia perlu. Dia mendahulukan saudara-saudaranya. Wayıq siruna ala anfusihim. Walauka nabihim khasasah. Diriwayatkan. Banyak peristiwa ada riwayat dari Umar bin Khattab Ada riwayat dari Abdullah bin Umar bin Khattab Ada riwayat dari Siti Aisyah Itu kaum ansor, Para sahabat Nabi Ketika diberikan sesuatu Diberikan makanan Dia mengatakan yang sebelah lebih perlu Kasih ke sebelah Sampai di sebelah Yang sebelah bilang yang sebelah sana lebih perlu Kasih ke sana saja Yang ketiga bilang yang kesana lebih perlu Bawa kesana saja Sampai balik lagi Dan ini bukan hayalan Ini kenyataan Dan bukti sejarah dapat dibuktikan Terbukti Siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya. Manusia itu punya punya sifat bawaan pelit. Punya sifat bawaan? Kalau pelitnya itu sudah menguasai diri namanya syuh. Di dalam bahasa Arab bahasa Arab itu cukup kaya. Kalau orang pelit biasa-biasa sih namanya bakhil. Tapi kalau sudah pelit betul namanya syahih atau syuh. Siapa yang diselamatkan? dari kekikiran dirinya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita punya penyakit bawaan yang harus harusnya harus dibuang. Kaum kaum ansor yang menerima kaum Muhajirin itu mereka sampai di dalam riwayat yang menjelaskan ayat ini yang punya istri 4 ya? yang punya tanah sekian hektar kasih sebagian ke sana sebagian ke sini. Dan ini yang terjadi belum pernah di atas muka bumi ada komunitas sebagaimana komunitas kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Bukan khayalan, kenyataan. Boleh bandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain, pernah tidak membentuk satu komunitas yang dibangun oleh cinta, kasih sayang. Sampai bentuk cinta dan kasih sayangnya itu terlihat Mereka mendahulukan saudara mereka. Bayangkan 11 orang lewat. Nih dikasih air minum nih. Yang situ aja lebih haus kasihan situ. Sampai balik lagi. Kalau sekarang kan belum dikasih udah ngambil. Itu namanya kaum apa? Muhajirin bukan, Ansor bukan. Ah, Kaum apa tuh? Kaum nyasar ya. wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yakashu hanfsihhi fa humul mufliun ada doa nabi setiap pagi dan petang nabi selalu baca Allahumma ini a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min wa qahrir rijaali ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu minal hammi wal hazan dari gundah gulana dan kesedihan gunung itu kalah dengan kesedihan kita loh. Iya. gunung gunung itu kan jalan yang menjalankan gunung apa gunung itu kalah dengan besi besi itu mengikis gunung tapi besi itu kalah dengan api iya. besi bisa? lumer api kalah dengan air tuh air air kalah dengan siapa? Huh? Air dibawa sama awan Awan itu bawa Angin mengalahkan awan Angin dihirup sama manusia Berarti yang paling kuat siapa? What? Gunung dikikis oleh besi Besi dibakar oleh api Api kalah dengan air Air dibawa oleh awan awan digiring oleh siapa, siapa manusia. Tapi manusia yang kuat, manusia bisa hancur karena gundah gulana. Aku mohon perlindungan dari gundah gulana dan kesedihan, minalhami walhazan. Au'udzu kaminal ajzi wal kasal, dari lemah dan dari males Ada salah satu negara Islam tempat turunnya Al-Qur'an, negara itu mendapatkan mendapatkan ranking negara paling males di dunia betul saya baca itu mudah-mudahan tahun baru hijriah ini mereka udah gak males lagi uh, saya baca laporan dari PBB negara tersebut negara yang penduduknya paling males karena sekolah dibayar mau dibayar pembantu dari Indonesia banyak tinggal, akhirnya tidak minal ajizi wal kasal albniwalbuk dari rasa takut dan kikir nabi itu selalu berdoa mohon dijauhkan dari wa na batida ini rijal dan dari lilitan hutang dan kekejaman orang-orang yang gagah dan kokoh yang biasa menghancurkan orang-orang yang lemah nabi minta kepada Allah dijauhkan dari penyakit kikir. Wa man yukhsyu nafsih faulaika muflihun. Kemudian setelah kaum muhajirin kaum ansor baru ayat yang ke-10 wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman fi qulubina ghillan لِلَّذِينَ ini siapa kita bukan dan orang-orang yang datang setelah setelah kaum muhajirin kaum ansor, ada kelompok yang datang yaqulun mereka yang mengatakan rabbana tuhan kami ampuni kami dan ampuni dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan wala taj'al fi ghillan Jangan engkau jadikan Di dalam hati kami Kedengkian terhadap Orang-orang yang beriman Dengki terhadap orang-orang yang beriman Nabi yang mengatakan Yang namanya kedengkian itu Akan mengikis amal Akan mengikis Menghabiskan amal Sebagaimana api menghabiskan kayu bakar jadi kalau dengki dengan orang yang tidak beriman sudah nggak bagus apalagi dengki dengan orang orang yang beriman sekarang sedang terjadi di beberapa wilayah dan kita mengharapkan mudah-mudahan jangan sampai terjadi di Indonesia benci yang satu mendukung presiden yang satu anti presiden benci betul, gak mau negor beda calon presidennya berantem walatajfi bin jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman rob rahim. Tuhan kami sesungguhnya engkau maha penyantun Rauf rauf itu bedanya dengan Rahman dan rahim kalau rauf itu memberi terhadap orang yang ada hubungan Dan memberinya itu Lebih dari keperluan Misalnya Ustadz Faruk Punya hubungan dengan Ustadz Usman Zunurain Ustadz Usman Zunurain Punya hubungan Baik Ustadz Faruk memerlukan sesuatu Misalnya perlunya 15 miliar Dikasihnya 17 miliar. Itu namanya rauf. Yang diperlukan sekian dikasih lebih. Itu namanya rauf. Makanya Allah Subhanahu wa taala rauf. Dan Nabi Muhammad pun juga memiliki sifat bil mukminina raufun. Nabi Muhammad yang sayangnya melebihi Semestinya Nabi Muhammad sudah dakwah, sudah cukuplah. Yang penting saya sampaikan di masjid, saya nggak mau doain lagi malam-malam lah. Yang penting saya sudah nyampein. Nabi Muhammad tidak. Sholat tahajud doanya untuk, untuk umatnya kan semestinya. Udah Jumat udah saya sampaikan, biarinlah Muhammad dapat hidayah syukur. Nggak dapat ya udah. Kan tidak. Malam hari Nabi Muhammad nangis. ditanya sama Siti Aisyah Wahai Rasulullah. Kenapa engkau nangis? Nabi jelaskan. Neraka itu berat. Saya nggak mau. Satupun dari umat saya masuk api neraka Sebetulnya kan kalau Nabi Muhammad pegawai negeri ya Sampai jam 4 selesai Oh udah tanggung sendiri Nabi Muhammad bukan pegawai negeri Hamba Allah Yang benar-benar menghamba kepada Allah Semua Lebih Sebetulnya beliau bisa mengatakan Di Mekah 13 tahun saya mau pensiun dulu deh Justru di usia Nabi Muhammad kan diutus 40 tahun di Mekah dakwah 13 tahun berarti hijrah umur beliau nanti dulu makanya beli buku ini oh kan malu katanya cinta sama Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad luar biasa Nabi Muhammad hijrah usia berapa Nabi Muhammad diutus 40 tahun dakwah di Mekah 13 tahun 40 tambah 13 5 banyak yang pensiun kan Nabi Muhammad baru mulai di Madinah dan umur 53 tahun naik ke gua Sur artinya Nabi kita apa? gagah bukan minyak angin gagah, tidurnya di Goa dimana tidurnya? di Goa, gagah, 53 tahun naik ke atas, naik onta coba umur 53 tahun naik onta Merem. 53 tahun dikejar-kejar sama musuh kalau baca bagaimana Sayyidina Abu Bakar hormatnya dan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. makanya saya nggak setuju tuh kalau kawas bola ada nama Sayyidina Abu Bakar ini orang mulia, ini levelnya bukan Ronald-Ronaldnya itu bukan ini levelnya sudah kelas udah sidikin wa syuhada wa salihin Sayyidina Abu Bakar itu kalau ketika dalam hijrah Itu beliau pakai sorban kalau panas Itu sorbannya digunakan untuk apa? Untuk Nabi Muhammad SAW Tangannya begini Itu cintanya Nabi Muhammad 53 tahun hijrah Umur 53 tahun sampai 60 tahun nggak berhenti perang terus Perangnya bukan dibuat Tapi mereka yang memaksakan untuk terjadinya perang Tapi Nabi Muhammad nggak pernah Udah de kamu deh yang maju Saya udah 13 tahun Saya berdoa aja dari sini ya. Di depan Perang Uhud Baca Perang Uhud aduh Kalau lihat Perang Uhud Bagaimana Nabi Muhammad Bagaimana Siti Fatimah Yang merawat korban-korban Bagaimana wanita-wanita sahabat Bagaimana yang menangisi Saidina Hamzah Yang dibelah Dibelah, mutilasi waktu itu masih ada Dibelah, diambil jantung hatinya di uh. Oleh seorang wanita juga Walaupun wanita kalau dendam luar biasa iya? Itu Subhanallah 53 tahun hijrah Kemudian di Madinah Banyak sekali yang beliau lakukan Berkali-kali beliau dipaksakan Untuk perang Dan beliau tidak pernah takut Perang, Uhud, Perang Badar Kalau baca Perang Badar Sampai Nabi Muhammad membedakan sahabat yang pernah ikut Perang Badar Dengan yang tidak pernah ikut Perang Badar Beda Kelasnya lain Karena Perang Badar jumlah umat Islam 313 musuhnya 1000 Allah turunkan malaikat Ikut Perang Badar Sampai diketahui Musawamin Malaikat yang ada tandanya makanya Nabi kalau ada yang bercerita wahai Rasulullah si fulan fin fulan begini kan dia ahlu badar kata Nabi ya sudah maafkan Allah sudah memaafkan ahlu badar makanya di Indonesia ada salawat salawat, salawat badar karena begitu hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang ke 10 ini menjelaskan ada kelompok yang datang, ada kaum muhajirin ada kaum ansor kemudian yang datang setelahnya mengikuti mereka Dengan mengatakan Tuhan kami Ampuni dosa-dosa kami Dan ampuni saudara-saudara kami Jangan ada Dengki, saudara kita yang telah Mendahului kita, semua umat Islam Pasti ada salahnya, pasti ada kurangnya Dan ayat ini juga menjadi Bagian dari kenapa kalau orang Meninggal dunia masih didoakan Nih, Kan ada Tuhan kami Ampuni dosa-dosa kami dan ampuni Saudara-saudara kami yang telah Mendahului kami Aladin Sabaku Nabiliman, jangan sampai ada di hati kami kedengkian. Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha penyantun, Roof, Rahim, yang sayangnya itu ada 99 rahmat menunggu kita. Sekarang baru diturunkan satu, kita diminta sabar dengan baik, jangan sampai merusak ibadah kita untuk bisa mendapatkan 99 rahmat. yang sudah menanti kita dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dibaca di dalam sejarahnya beliau di akhir-akhir hayat beliau memang beliau banyak berziarah ke kubur Baki dan ada beberapa riwayat yang menjelaskan Nabi Muhammad berdialog dan bertanya berbicara dengan penduduk Baki dengan mengatakan yang kamu dapatkan sekarang baik sekali. Dengan apa yang kami hadapi di atas muka bumi ini Rasulullah berdialog Dan Rasulullah yang rindu Rindu dengan saudara-saudaranya Sampai Rasulullah sebut Allahumma raham ikhwani Ya Allah rahmati saudara-saudaraku Sahabat bilang Wah Rasulullah kami, kami sahabat-sahabatmu Kami kan termasuk saudara-saudaramu Bukan kata Nabi Allahumarham ikhwani. Allahumma inni ishtaqtu ila ikhwani. Allah, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat yang hadir di situ mengatakan wahai Rasulullah, kami sahabat-sahabatmu kan saudara saudaramu Nabi bilang, "Bukan. Kamu benar sahabat-sahabatku, tapi yang aku rindu saudara-saudaraku yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi beriman, percaya sekali denganku. Aku rindu kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari yang disebut oleh ayat yang ke-10 dari surat Al-Hasyr ini yang selalu mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita dan mudah-mudahan kalau hijrah Nabi Muhammad Madinah berubah namanya Yasrib dengan hijrah menjadi Thaibah, Toba. Tempat tempat yang tadinya adalah tempat mengeringkan kurma Berubah menjadi masjid dengan hijrahnya Rasulullah. Dan tempat itu berubah menjadi taman di antara taman surga. Nabi yang mengatakan antara rumahku dan mimbarku. Taman di antara taman surga. Karena hijrah Madinah berubah. Karena hijrah tempat menjadi mulia. Karena hijrah ada banyak sekali keistimewaan. Mudah-mudahan. Tahun baru hijriah ini kita juga mendapatkan semua perubahan yang mengarah lebih baik, yang mengarah lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan dosa orang-orang yang telah mendahului kita. Ini yang bisa saya sampaikan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Hadaan Allah wa iyyakum ajmain wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikianlah bapak dan ibu-ibu pengajian kita pada malam hari ini semoga dengan materi atau dengan momen hijrah kita pada kesempatan kali ini mungkin menambah meningkatkan kualitas pengetahuan kita dan juga semoga kita menuju kejadian yang lebih baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan selanjutnya sebagai kata penutup marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majlis kita dengan sama-sama membaca doa kafarat dalam majlis subhanallahumma وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته